Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Mawalah Amma Ba'du Alhamdulillah Pembahasan terakhir kita ialah persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan akad Di antara poin persyaratan yang mereka sebutkan ialah akadnya tidak pada perkara yang diharamkan secara syariat Dan telah kita sebutkan berbagai macam bentuk Al-Muharramah Tushar'an yang diharamkan secara syariat ada yang diharamkan karena zat barangnya yang haram ada yang diharamkan karena akadnya zat akadnya yang haram ada yang diharamkan karena ada unsur gharor lewat pembahasannya ada yang diharamkan karena memicu permusuhan, kebencian, terputusnya khwa Islamia atau saudara rohim. Terakhir tadi malam yang kita bahas adalah diharamkan dikarenakan padanya padanya ada unsur riba. Betul ya. Baarakaladzimu. Masih lanjutan pembahasan ini hal-hal yang diharamkan. Iyalah yang diharamkan dikarenakan ada unsur dharar kalau sebelumnya namanya gharar hal-hal yang majhul yang tidak ada wujudnya atau tidak diketahui wujudnya atau yang tidak bisa diserah terimakan yang ini adalah dhararun muharramun bisababil darar Diharamkan dikarenakan padanya ada unsur kemadzaratkan, kemadzaratan. Yang dimaksudkan dengan darar di sini ialah dararun li ghairihi. Memadzaratkan pihak yang lain. Apalagi kemalboratan tadi bersifat skala umum. Banyak pihak yang terkena kemalborotannya. Barakallahu fikum. Dasarnya adalah hadisnya Rasulullah SAW. Dihasankan oleh para ulama. Dikarenakan banyak jalur-jalurnya dan penguat-penguatnya. Kata Rasulullah SAW, la barorawala diror. Tidak ada kemalboratan dalam islam dan tidak boleh memawdorotkan orang lain dalam islam ini merupakan kaidah besar yang diambil daripadanya oleh para ulama semua bentuk kemawdorotan itu diharamkan apapun bentuknya dalam bab apapun kemawdorotannya termasuk di dalamnya dalam bab jual beli ketika akad-akadnya Barakallahu fikum mengundang kemawdorotan atau mengandung kemawdorotan bagi pihak lain bahkan bagi banyak pihak maka ini diharamkan yang dimasukkan di sini ialah se semua akad-akad jual beli yang mengandung unsur penipuan ini telah dibahas sebelumnya Al-Ghish manghashjana falaysa minna ini memawdorotkan Sang konsumen Yang dimasukkan di dalam Persyaratan ini ialah Apa yang disebut Di kalangan para fukoha Dengan istilah al-ihtikar Ini perlu kita bahas ya Al-ihtikar Kalau kita bahasakan Ialah penimbunan barang Penimbunan Barang atau menimbun barang Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, لا يحتكِرُ إِلَّا خَطِيَّةٌ tidak ada yang menimbun barang kecuali orang yang salah. Al-imamun nawawi rahimahullahu ta'ala menukil penjelasan Ahlul Lughah Al-Khati' huwal'asi al-athim Yang namanya Khati' orang yang salah di dalam Riwayat ini maknanya ialah orang yang berbuat kemaksiatan Dan seseorang yang berbuat dosa Sehingga maknanya lah Yah Takhiruillah Khalti tidak ada yang menimbun barang kecuali orang yang salah, orang yang bermaksiat, orang yang berbuat dosa. Apa itu Ihtikar? Al Ihtikar secara bahasa ialah habsu taam menimbun makanan. In pada asalnya makanan menimbun barang. Ira datang galak dengan tujuan untuk menunggu masa-masa mahalnya barang tadi. Kan? Dia jual. Barakallahu fi Hadis yang disebutkan di atas Barakallahu fi kum tentang haramnya ihtikar. Jumhur ulama, jumhur fuqaha menyatakan al-ihtikaru muharram. Hukumnya haram. Sebagian kecil mengatakan makruh. Dan ada ihtimal, ada kemungkinan dalam makruh tahrim. Makruh yakni karaha tahrim. Sehingga semuanya dalam maknanya sama. Adapun secara istilah ihtikar yang disebutkan oleh para fuqaha ialah ayastariyat'am fi waqtil ghala wayahbisuhu li yabihuhu bi akthar inda stidatil hajah dia memborong membeli makanan barang-barang pada waktu harga mahal lalu dia timbun untuk dia jual kembali dengan harga yang lebih mahal ketika semua orang sangat memerlukan barang tersebut itu namanya ihtikar illa tunnahi alasan dilarangnya ihtikar iyalah abhoror binas dikarenakan Fikum membuat kemalorotan atas orang lain Sebagian ulama' menyebutkan ihtikar ini khusus pada bahan-bahan pokok, sembako Bahan makanan pokok yang diperlukan oleh masyarakat Dimasukkan di dalamnya semua bentuk barang di mana masyarakat secara umum sangat sangat memerlukannya walaupun di luar sembako sekali lagi ilahnya adalah ad-dharar bi ghairihi memadharatkan pihak lain barakallahu fikum dari sini khonafitinasakumullah para ulama kita menyebutkan beberapa poin-poin Kesimpulan, diharamkannya ikhtikar. Dan poin-poin, diperbolehkannya ikhtikar. Ini semua diambil dari illatun nahi dan keterangan para ulama, para fuku'a terkait dengan riwayat itu. Poin yang pertama, menimbun barang itu diharamkan dan termasuk tindakan dosa apabila yang dia timbun itu barang-barang pokok kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat baik makanan ataupun yang lain ini yang utama. lawanya yang diperbolehkan kalau dia menimbun barang-barang yang bukan kebutuhan pokok masyarakat tidak ada masalah misalnya ya dia borong banyak lagi murah di borong semuanya masukkan gudang nah, kemudian dijual ketika harga agak naik lagi supaya keuntungan lebih besar Dan ada masalah kalau bukan kebutuhan pokok masyarakat tidak ada gejolak pasar di situ yang dilarang ketika dia menimbun barang-barang pokok kebutuhan masyarakat ada haram yang kedua Ikhtikar yang diharamkan ialah tujuannya Tujuan dia ialah untuk menjual kembali Barang-barang tersebut kepada masyarakat dengan harga yang lebih mahal Ini lebih membahayakan lagi Dia menimbun barang dan membuat gejolak pasar Sudah begitu, sudah harganya naik, kebutuhan sangat mendesak, orang pada berebut mencarinya dijual mahal sama dia ini kemawdorotan yang kedua ada haram lawannya kalau ada orang yang tahu masyarakat ini memerlukan sebuah barang barang-barang pokok mulai menipis, mereka lagi mencari barang ini semakin lama semakin hilang barang ini lafikum, Maka dia Mengadakan barang tersebut Beli banyak, kurung Tujuannya bukan dijual dengan harga yang mahal Tujuan dia dijual dengan harga standar Sebelum kekurangan barang Ini tindakan yang sangat mulia dari orang tersebut Sangat dianjurkan Tentu tidak, barang ini sebelum adanya krisis barang tersebut Harga di pasar, misalkan satu itemnya 10 ribu Barang langka ini, naik harganya itu sampai tembus 30.000 Besar bagi masyarakat Ini orang borong barang, diporong semua sama dia Pertama kali diborong mungkin orang akan kelabakan Uh, gak ada barangnya itu Setelah itu dia lepas dengan harga 10.000 Dengan harga 12.000 Kira-kira untung apa rugi? Untung apa rugi? Untung apa rugi? Ya tergantung kalau oh dia ngabeh dari mana, kalau dia ngabeh dari pusat-pusatnya tadi itu, mungkin dia dapat harga sembilan ribu. Tapi dia dapat harga sepuluh ribu, untung sedikit. Atau mungkin dia dapat harga cukup mahal, berarti dia rugi. Niatan dia bukan doror, niatan dia ialah ihsan terpuji. Fami nih, apalagi kemudian anda bagi-bagi, bukan dijual dengan harga standar bagi-bagi. Ya Allah, bagi-bagi, bagi-bagi, bagi-bagi. MaashAllah, tadi afuballak. Dipahami insya Allah ya? Yang ketiga Masih dengan Tujuan tadi Dia menimbun barang tersebut Bukan untuk kepentingan Pribadinya dan keluarganya Tapi memang untuk dijual Kembali dengan harga yang mahal Lawannya Kata para ulama kalau dia memiliki kemampuan harta Dia membeli banyak barang-barang tersebut Bukan untuk dijual kembali dengan harga yang mahal Tetapi memang untuk kepentingan dia pribadi dan keluarganya Selama sekian lama diperbolehkan Walaupun secara adabnya Ahsan jangan Boleh-boleh kita boleh. Muhammad SAW menyimpan untuk keluarganya bahan makanan pokok mereka selama setahun masing-masing istri dikasih bahan makanan pokoknya selama setahun ditimbun selama setahun bukan dijual untuk kepentingan keluarga itu boleh yang berikutnya lagi yang dilarang dan disebutkan oleh para vukat dalam sebagian buku mereka ialah apabila dia menimbun atau memborong barang-barang tersebut, barang-barang yang berasal dari daerahnya, dari daerahnya, diporong semua sama dia sampai langka itu barang dilepas yang harganya mahal. Adapun kalau kemudian dia mendatangkan dari jauh, ya dia belas dari jauh, misalkan wilayah Jawa ini pusatnya, langka itu barang. Kalau dia memborong di Jawa ini dilepas dengan harga mahal, ada makcikir dia tidak. Datangkan dari jauh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, mungkin luar negeri begitu dari jauh. Kemudian dia jual dengan harga standar pasar saat itu, saat itu diperbolehkan. Ini poin-poin yang disebutkan oleh para fukuh terkait dengan masalah alih hadikar, mana yang haram dan mana yang boleh. Sehingga ketika bertanya tentang permasalahan apa hukum menimbun barang, jawabannya dirinci sesuai dengan keadaannya masing-masing. Tidak diharamkan secara mutlak, enggak diperbolehkan juga secara mutlak, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Sebab yang membacari riwayat ini secara lafuhiyah la yahtakiru illa khatik Tidak ada yang menimbun barang Melainkan orang yang salah artinya berbuat dosa Langsung dipahami semua yang menimbun haram Dibahami insya Allah ya? Nah sehingga ada yang boleh dan tidak boleh Maka para pedagang besar bisa bermain di sini yang mubah Sekali-kali yang afadhal gitu ya Tapi yang afadhal Ya bagi-bagi ketika masyarakat membutuhkan sebuah barang Dibahami insya Allah ya Wa'alaikum e, Ada Ada tajir madu Madu itu barang pokok atau barang nggak pokok? Nggak pokok ya? Bukan makanan pokok ya? Di luar sembako ya? Betul ya? Loh. Ya apa sih? Betul ya? Bukan sembako. Ada pedagang besar dia borong semua madu yang ada di, di, di Pulau Jawa ini, borong semuanya. Siapa di gudangnya dia? Boleh apa nggak boleh? Kau diam. Boleh apa nggak boleh? Hah? Hukum asalnya adalah boleh, kecuali ketika dengan tindakan dia itu memunculkan gejolak. Ternyata madu dicari oleh masyarakat dikarenakan ada pengobatan daripadanya. Maka saat itu nggak diizinkan. Kalau ndak ada masalah. Kita nanti borong semuanya udah dia keluarkan. Ya namanya pedagang eh memainkan harga, memainkan pasas segala macam, labas. Selama niatannya fokus. Ada pedagang beras. Kalau beras termasuk sembako itu bukan? Sembako ya. Sembako. Tayib, dalam kondisi seperti ini sekarang kondisi normal apa kondisi eh, langka nih, beras ini Heh? Normal ya, belum ada gejolak gitu ya Ada pedagang beras, namanya seorang pedagang, instingnya masya Allah tajam dia Menyaksikan yang ada ini Kayaknya sebentar lagi ini bakal krisis yep. Dalam kondisi normal, dia borong Beras ini, beras ini, beras ini, beras itu, budayanya besar Nah, ada yang harga sekian, ada yang harga sekian, yang harga sekian dari mulai yang biasa sampai yang paling bagus porong semuanya, dikulak semua sama dia ini prediksinya dia sekian waktu ke depan akan naik harganya betul sekian lama naik itu harganya merangkak itu naik harganya apalagi mendekati Ramadan mendekati Idul Fitri naik itu harganya sudah, dilepas sama dia dengan harga standar hari itu Hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya boleh, kenapa kau boleh? Hari itu harga standarnya, bukan yang kemarin Jawabannya dikarenakan dia membeli barang tadi ketika kondisi normal Kondisi normal Mertanya <tuh> kondisinya sedang mahal nggak diizinkan. Barakalallahu. Difahmin shalawat ya. Jadi tolong kata-kata menimbun adalah haram diganti. Menimbun dirinci hukumnya. Terkait dengan keadaannya masing-masing. Barakalallahu. <tuh> Ala kuli hal ini adalah akat yang diharamkan secara syariat dikarenakan sebab apa ya Ivan? Sabab boror mau pihak yang lain. Pembahasan yang berikutnya ialah Yang di Haramkan karena asbab-asbab yang lain di luar pembahasan-pembahasan tadi Ada kalanya karena waktunya Ada kalanya karena tempatnya Ada kalanya karena yang lainnya Contoh yang karena waktu Iyalah melakukan akad jual beli ketika azan Jum'at Al-bayk wa shiro' inda adhanil Jum'at azan Jum'at di mana sang khatib hendak khutbah Kalau dari khilafnya para ulama ketika azan kedua Bukan azan yang pertama Kala itu semua diperintahkan untuk mengerjakan Jum'atan dan diperintahkan untuk meninggalkan angka jual beli Allah mengatakan dalam firman Ya ayu alladhina amanu Iza nudia lissalati mi yawmil jumu'ati Fasau ila zikrillah Wadharul bayi Kata-kata Wadharul bayi Walikum khairul lakum minkuntum ta'alamun Wahai orang yang beriman Ketika kamu dipanggil untuk surat jumatan Bergegasah kepada zikrin kepada Allah Dan tinggalkan jual beli kata-kata Zaru -kata, al-baik difahami oleh para fuqoha larangan jual-beli ketika azan jum'at kedua dikumandangkan mereka juga sepakat larangannya adalah haram dengan nas ayat ini fikum. ada penjabaran di kalangan para fuqoha <tuh> terkait dengan larangan ini Terkait dengan pelaku yang dilarang atau yang diharamkan melaksanakan akad pada waktu itu adalah seseorang yang terkena kewajiban Jumatan. Yang terkena kewajiban Jumatan. Adapun kalau bukan yang terkena kewajiban Jumat dan dia enggak Jumatan, maka boleh melaksanakan akad ketika itu, seperti wanita. Ini enggak wajib Jumatan. Anak kecil, enggak wajib Jum'atan. budak, enggak wajib Jum'atan. Orang sakit, enggak wajib Jum'atan. Ada udhur, enggak Jum'atan. Musafir, ada udhur, enggak Jum'atan. Betul ya. Nah, kalau mereka ini pelakunya, enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Barakallahuikum. Penjabaran yang kedua adalah larangan ini dikecualikan dikecualikan dalam kondisi tertentu yang sifatnya darurat baik itu darurat berkaitan dengan Jumatannya atau berkaitan dengan orang lain yang pertama seperti seseorang yang terkena kewajiban Jumat tip yep. Ternyata pakaian dia itu kotor semuanya, najis semuanya Dia enggak tahu sebelumnya Dia enggak punya pakaian yang lain Maka mau tidak mau dia harus beli apa ini? Beli pakaian untuk Jum'atan Padahal sudah azan apa ini? Sudah azan Jum'atan, dia cari-cari Udah -cari. gelisah, mau adhan ini Wah ini kok kotor, najis Ini ada apa ini? Ternyata Pulang mudik itu semua baju-baju yang ada itu dicuci kembali sama istrinya enggak bilang-bilang. Nah, dimasukkan di sebuah bak belum dicuci, anaknya main-main ngompol di situ. Ya sudah najis kuabih tinggal yang melekat di, di tubuhnya dia kotor. Kelabukan ini ya gimana ini? Waduh kotor semua ini. Oh, sudah sih sudah. Mampir sebentar ke toko toko apa ini? Ya toko busana muslim. Ya beli Sarung atau serual, beli jubah atau apa untuk Jumatan Akat yang dia kerjakan kala itu diizinkan Karena kondisi dawah terkait dengan Jumatannya dia Atau gak ada air Terpaksa harus beli air Air galon untuk mandi Jumatan Bagi yang berpendapat wajibnya mandi Jumat Maka diperbolehkan bagi dia untuk itu pun yang terkait dengan kondisi darurat untuk pihak yang lain adalah warahmatullahi wabarakatuh. Misal ada yang sakit ketika itu tiba-tiba sakit, warahmatullahi wabarakatuh. Sakit keras, ini harus segera diberikan obat di apotik. Yang bisa beli obat cuma dia, sementara dia ini terkena kewajiban Jumatan. Maka lah basel langsung lari segera ke apotik. Barakallahu ta'ala ya, transaksi dengan diabetis selesai, pulang dikasihkan obat yang sakit, dia berangkat Jumatan. Hadzal la Atau yang semisal dari kondisi-kondisi yang sifatnya barakallahu fikum darurat. Jadi paham ya. Ini karena waktu. Adapun yang diharamkan karena tempat. Contohnya iyalah barakallahu fikum larangan jual beli dalam masjid dalam masjid al fil masjid disebutkan dalam hadis riwayat tirmizi dari abu hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda man yabiu' aw yabta'u fil masjid faqulu la arba'a Bila kamu melihat ada orang yang berjualan atau dia membeli di masjid di masjid maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberi laba pada tijarah kamu Disebutkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud juga Tirmizi dari Abdullah bin Umar ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan naha Rasulullah s.a.w. Anil bayi washtirai fil masjid. Rasul saw melarang jual beli di dalam masjid. Hadithun Hasan. Wabarakatuh. Nas syarh. Najib Ash-Shukani dalam bukunya The Author menyatakan hadith di atas penunjukan dengan tegas haramnya jual beli di dalam masjid. Ilahnya tempat yang namanya masjid tempat beribadah kepada Allah Alaihissalam bukan untuk urusan dunia. Barakallahikum. Terus juga dengan nas dari hadis sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini yang perlu dijelaskan adalah maksud daripada masjid. Apakah yang dimaukan itu bangunan masjid? Ta'ib, ataukah e, tempat sholat? tempat yang dipakai untuk sholat atau bedanya ya kalau yang dimakan bangunan masjid kalau masjid itu memiliki pelataran yang cukup panjang, ada halaman taib, ada ruangan-ruangan di luar kafe-kafe, kantor-kantor dan segala macamnya ada masjidnya, ada tempat sholatnya semua tadi itu termasuk masjid itu kalau yang dibahas adalah gedung masjid tapi kalau ini mau dengan tempat salat. Maknanya adalah sebuah tempat dalam gedung tadi itu yang memang dipersiapkan secara terus-menerus untuk salat. Taarikhukum itu namanya masjid. Tayyib yang benar ikhwanatina asakum dalam pembahasan ini ialah maudi'un mu'addun liṣ-ṣalāti 'ala wajhil istimrar. Itu definisi masjidnya sebuah tempat yang memang dipersiapkan untuk sholat secara terus-menerus itu namanya masjid. Jadi misalkan tempatnya antum ini depan ada pintu gerbang, ya, pintu gerbang bawah banyak lokal-lokal itu sampai ke sana itu, ya. Ada bangunan ini di dalamnya ada lantai atas dari semua yang ada ini. Yang dimaukan dengan masjid Yang di situ kita dilarang jual beli Ialah tempat yang dipersiapkan untuk sholat ya, Sekarang ini, ruangan yang ada sekarang ini Kecuali yang itu Itu ruangan apa ya, pak? Ruangan apa itu? Radio, itu tidak masuk Ini dan lantai atas yang dipakai untuk sholat Disitulah dilarang jual beli Barak Allah Bagaimana itu? Adapun di ruangan ini ada ruangan radio, misalkan, itu bukan masjid. Kenapa? Bukan tempat yang dipersiapkan untuk sholat, walaupun dalam gedung masjid. Ini ruangan apa ini? Maktaba. Ini apa ini? Eh? Komputer. Ini jadi maktaba, ini ruang komputer. Itu bukan masjid, karena sebuah tempat yang tidak dipersiapkan untuk sholat. Kalau seandainya ada masjid besar ruangannya, panjang, lebar. Dekorasinya memang di tengah-tengahnya itu kantor. Di tengah-tengahnya ada sebuah bangunan, entah bangunan melingkar atau bangunan segi panjang gitu. Itu untuk kantornya, di tengah-tengah itu. Depan, kanan, kiri, terus sampai belakang untuk sholat. Maka yang namanya masjid tempat yang dipersiapkan untuk sholat Ada yang tengah-tengah yang dipersiapkan untuk kantor bukan namanya masjid. Paham tuh? Padiin. Dewam insyaallah ya. Ada mafhum barakallahu fikum. Sehingga ketika antum melaksanakan akad jual beli di bawah hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Boleh. Di gerbang situ. Hukumnya boleh. Di lokal kelas sebelah sana hukumnya boleh, anda mengadakan akad jual beli di Maktabas itu hukumnya boleh, karena bukan masjid yang dimaksud faham itu? dipahami insya Allah ya. larangan eh, jual beli ini warahmatullahi wabarakatuh meliputi semua bentuk akad ini perlu disadarkan, tidak harus ada barang ada alat bayar ini uangnya mana barangnya, transaksi gitu, eh, mana gamisnya ini uangnya, tidak tapi semua yang namanya akad yang termasuk akdun layajus walaupun enggak ada barangnya misal antum lagi di masjid nih antum kan bawa HP nih antum sekarang kan dunia, dunia ini ya kawan ini udah bahkan sambil taklim pun bisa bagi yang enggak punya adab ini ha? udah di masjid lagi di masjid masuk, teng order Pesan, madu, sekian, herpal ini, sekian, sekian, sekian, sekian, sekian, sekian, sekian, ya oke okay. total semuanya sekian puluh juta, deal nanti akan dikirim sekian, sebentar lagi, pakai HP di masjid, hukumnya apa ini, enggak boleh, dikarenakan transaksi atau akad jual beli dengan sistem media seperti ini, dibahas kemarin, diperbolehkan ketika tidak ada padanya, rekayasa, manipulasi dan penipuan. Jelas itu nomornya bulan. Lah ya Jis. Atas bolnya nomor telepon masjid. Asalamualaikum, Al ah, itu ya. Haromen sekian-sekian ya ya dil. Ya, asalamualaikum. Ya, ya. Al di masjid. Ada Lah ya Jis. Hayamtum. Atas bagian ikhwan barakallahu fikum datang kepada penjual. Dagangannya di bawah itu. Telah kita taklim di atas. Ha? pas lewat kemudian bagus sih, enggak fulan. Naik dilihat orangnya mana? Di samping dia duduknya Jawil. Tadi haromain tadi harganya berapa? Barang di bawah loh ya. Yang mana? Yang ini yang warna gini-gini ini ya. Ini enggak sudah 2, 2,5 ribu Nanti ya setelah taklim. Alallah ya. Jangan dibayangkan harus ada barang dan alat bayar Itu satu contoh daripada akad jual beli Tapi semua yang namanya akad jual beli di pas sebelumnya, di awal pembahasan kita itu Enggak diperbolehkan warahqullawafiqum Bayam itu Om, <tuh> hati-hati nah, Jadi ketika pas lagi uh, iseng, lagi talim iseng, apanya dibuka, wih order KB Tahan sebentar uh. Ya, yang sedikit-sedikit ada uh, siasahnya gitu. Saat izin saat <kuh> turun ke bawah, bayangannya ini muka ke ini, mau toilet ini sampai di bawah, mainkan harus terlebih dahulu. tik tik selesai tar lagi, naik lagi ke atas lagi. Ya, ya solusi ya, cuman ya mestinya sih nggak bawa begitu. Hari, hey, Insya Allah, alaikulikal. Ini semuanya hal-hal uh, yang diharamkan dalam syariat di luas ya. Intinya akad itu tidak boleh terjadi pada sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Apapun bentuk-bentuk keharamannya dan asbab-asbab keharamannya. Barakallahu fiikum. Dengan demikian selesai pembahasan tentang masalah syurutul bai'. Persyaratan jual beli. Satu lagi juga bisa. Labas, saya lupa ya, Kang. Satu lagi satu lagi yang belum Berarti yang berapa itu ya? Saya tidak hafal saya 8 Yang diharamkan Ada yang kelewatan Yang ke yang berikutnya ialah <coughs> e, Diharamkan secara syariat Dikarenakan padanya ada unsur ta'awun alal idhmi wal udhwan nah, Ini penting Karena ini banyak sekali masail yang dimasukkan oleh para fukhah terkait dengan alasan satu ini kenapa kok diharamkan? dikarenakan padanya ada unsur ta'awun di atas dosa dan permusuhan dimasukkan dalam ayat Allah Azza wa Jal, wala ta'awanu alal-ithmi wal-lu'udhuan saya mau tanya sama antum, bedanya apa dengan sebelumnya? sebelumnya pernah kita bahas termasuk yang diharamkan secara, secara iyalah melaksanakan sebuah akad yang di situ ada unsur dipergunakan untuk perkara yang maksiat kepada Allah azza wajalla. Dari kemarin ya. Dengan sekarang bedanya apa? Ini, ini dorpres ya enggak ono iki piye iki? Dorpres, dorpres, Ya dor, dor Tahu bedanya apa dengan sekarang ini? Ya Allah. Apa bedanya? Hah? bedanya wa'alaikumsalam kalau yang sebelumnya itu berkaitan dengan barang-barang yang hukum asalnya mubah baik ketika barang tersebut diketahui dibeli oleh seseorang untuk dipergunakan e, untuk perkara-perkara muka, perkara maksiat maka tidak boleh dijual untuk orang itu saja dan kamu tahu itu yang ini beda yang ini perkara-perkara yang memang diharamkan dalam Islam. Jadi poin-poin yang tersebut di atas dari mulai awal sampai akhir yang diharamkan itu ini penutupnya. Termasuk yang diharamkan ketika Anda sebagai pihak yang ta'awun di atas dosa dan permusuhan dari semua poin-poin di atas. Diharamkan secara syar'i antum sebagai pihak muta'awin. Perlu dipahami khanafi din wa'zakumullah. Seseorang itu ada kalanya pelaku langsung sebuah perkara haram, namanya mubahshir, fa'il mubahshir, pelaku langsung yang langsung mengerjakan e, tindakan yang diharamkan dalam Islam. Yang kedua bukan pelaku langsung, tapi dia dikatakan mutaawin yang bertawun atas tindakan tadi. Dua-duanya diharamkan. Yang pertama haram karena pelaku perbuatan. Yang kedua diharamkan karena Ta'awun alal muharram Dengan ayat di atas Walah ta'awunu alal ismi wal'udwan Faham tak ini? Difaham insyaAllah ya Maka sem semua para mutha'awinin Yang ta'awun Dalam poin-poin yang di atas Diharamkan Dimasukkan dalam bab ini Terkait dengan Bunuh kribawiyah Bang-bang ribawi Entah dikasih level konvensional ataukah syariah Ketika pada kenyataannya merupakan bank-bank ribawi Bekerja di sana sebagai apapun Itu diharamkan dalam Islam itu Kenapa? Sebagai biaya yang muta'awin atau yang langsung terlibat dalam akadnya Ini jelas pelaku langsung Ada yang terlibat langsung Dia sebagai satpam security Di bank-bank seperti itu Hukumnya apa? Tidak boleh Kenapa tidak boleh ta'awun aral idhmi walau dua, tidak ada kelasiku. Difaham ya sehingga semuanya kena dari semua dari poin-poin tadi dan yang terakhir terkait dengan yang tahun pada poin-poin diharamkan tadi di atas barakah Allah. Nah, Allah Taala alamu bissawal. Taib. Sekarang. Kita akan menyebutkan semampu kita dan seingat kita contoh-contoh kasus taib yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat kita nanti antum teropong dengan kaidah-kaidah yang telah kita bahas kemarin sampai sekarang apakah terpenuhi persyaratan sehingga diperbolehkan? Ataukah padanya ada sebuah syarat atau lebih yang enggak terpenuhi sehingga dikatakan haram? Ataukah diperinci dengan keadaannya masing-masing? Zain -masing? ya? Lokadim. Iya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulai dengan pembahasan seputar masalah cocok tanam sawah, ladang dan semisalnya. Tapi, apa hukumnya, apa hukumnya, jual beli buah-buahan yang masih di pohon, yang belum ada wujudnya. Ada orang punya pekarangan durian, kebun durian, ini setengah hektar, satu hektar, dua hektar kebun durian. Insyaallah, ini. Namanya duran apa ini? Nah, duran lokal, ada yang rasanya pahit, ada yang rasanya mentega, ada yang rasanya susu, gitu ya. Masya Allah ya. Ada yang dagingnya tebel ada yang tipis. Yang punya kebun duran ini menawarkan kepada antum. Saya mau jual kepada antum yang bakal tumbuh di pohon durian ini nanti. Satu hektar yang saya miliki ini Jumlah pohonnya itu Sejumlah misalkan 500 buah Saya jual yang nanti bakal tumbuh dari sini Hukumnya apa? Jawaban lengkap dengan alasannya Yang depan dulu Apa hukumnya? Tergambar pertanyaan tadi apa hukumnya? Belum apa ini? Kenapa tidak boleh? Dikarenakan tidak ada wujudnya Para kelasikum Dibahas kemarin persyaratan Jual beli ialah Barang yang diperjual belikan Harus ada wujudnya Tidak boleh majul Apalagi tidak berwujud Dan bisa diserah terimakan Yang ini belum ada wujud ini termasuk biol gharar masya Allah. Kembang bang, oh nak no kembangi? Antum jual kembangnya ataukah buahnya? Masya Allah. Lanjut yang berikutnya lagi sebelahnya kalau gitu. Kebun durian tadi itu sudah berbuah, sudah berbuah, tapi baru mentil, paham bang? Eh? Baru muncul cili-cili. Jujur, harga kosik. Apa hukumnya sang pemilik kebun durian menawarkan kepada orang lain? Saya jual yang saya miliki ini sudah berbuah itu. Harganya sekian. Mau nggak pak? Hukumnya apa? Sudah ada wujudnya. Sudah ada buahnya. Sudah ada. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh, Pak? Gimana, Pak? Pasca panen. Pasca panen. Belum? Belum panen. Belum panen. Ya terlalu banyak sih pembahasan kita boleh beli walaupun belum belum belum dipanen. Lo, kalau itu alasannya ya enggak nggak nggak dibenarkan. Ada seorang yang memiliki misalkan eh, kebun jeruk. Ada kebun apa oh, jeruknya mateng kafe belum dipanen sama dia. Memang dia jualan seperti itu tanpa dia panen. Ya mati sendiri sana. Ini petik IKB sekilonya Rp10.000 Ada ga kan, seperti itu? Ada Strawberry, apel, jeruk Ya begitu dia Jadi memang begitu cara cara jual belinya Petik sendiri, timbang, bayar hmm. Udah. Ngambil yang dia yang dia mau Wah mantap 3 kilo, Rp30.000 Jadi ga boleh, karena belum mana nah alasannya itu harus jelas sebelahnya lagi dalam Arabiah Allah subhanallah bayu thimar qabla budhuu salahiha sama orang ah maafmu Mungkin hadit. Naya wah al, al hadi kau kuliah. Fikat berkata real. Fikat berkata rupiah. Naya wah hadit. Mafi iskail. Dimana lihat timar mewujud. Mau ma'arofa. Lakin lam yabdu sawlahuha. Lam lam tamduj baidu. Hah? Ada atau tak Masya Allah. Mengatakan kadang -kadang ada fi iskal masyaallah telekhon lawan ada kan kadang-kadang iskal Dikarenakan wujudnya ada barangnya ada ma'ruf gitu ya sang penjualnya menyebutkan apa namanya harga-harga harga jualnya dan dia setuju ada klasikum ada iskal katanya beliau al-jafi iskal fi iskal disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Naha'an bay'ith thimar Hatta yabduwa Salahuha Nabi kita Muhammad SAW Melarang Jual beli buah-buahan Sampai Dia matang Hatta yabduwa Salahuha, sampai dia matang Disebutkan dalam Lafat yang lain, hadda tatib Sampai itu buah Tib, saya makan dengan enak disebutkan dalam lafadz yang lain tahmar autasar sampai dia memerah atau menguning tanda dia sudah matang. Barakalakum ini secara periyayat kalau sudah ada wujud buahnya, tapi, tapi belum matang hukum asalnya tidak boleh dengan nash riwayat ini. Ada pengecualian di kalangan para fokwa dikecualikan apabila buah tadi itu memang bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi mentah. Maka diperbolehkan dengan persyaratan. Contoh yang untuk yang bisa dimakan mentah seperti mangga, untuk pencit. rujak pencit ya enak, sambal pencit ya enak, pencit bagi yang ngidam ya enak. Untuk apa namanya? Manisan ya enak, untuk apa lagi. Asinan juga enak. Nah, bisa dimanfaatkan dalam bentuk mentah Contoh yang lain Jeruk, jambu, dondong Macam-macam ya. Bisa dimanfaatkan secara mentah Maka diperbolehkan Karena ilah kenapa harus matang Dia bisa dikonsumsi Persyaratannya adalah Harus dipanen saat itu juga Al-Qata' wal-Juz filhal langsung panen saya itu juga. Kalau dia dibiarkan, misalkan dia mengatakan harga sekian, deal, dibiarkan sampai lama sampai dia matang begitu, ada lagi ya termasuk mesir, termasuk perjudian, bisa jadi dibiarkan kena hama, mati kambieh, rugi penjual, eh pembeli, atau dibiarkan masolo bagus, maksudnya buahnya matang, itu dia panen, harganya mahal. Yang rugi pembawa penjualan. Jadi dimanfaatkan mentah Dan dipanen secara langsung Ketentuan yang paling utama adalah Ada ahlul khibroh Tim ahli Yang bisa memprediksi Berapa kira-kira jumlah buah Pada masing-masing pohon Dan sekian pohon yang ada Itu harus Dan di kalangan mereka Biasanya ada tim ahlinya Dia ngerti Pohon durian itu pada umumnya satu pohon kira-kira sekian buah Dikalikan 500 pohon sama dengan sekian ribu buah Itu bisa diperkirakan sama dia Dan dia ahli Labas Atau buah-bohon -buah yang lain Yang kedua bisa dimanfaatkan mentah Dan yang ketiga harus langsung dipanen Maka diperbolehkan barakallahu fikum <tuh> Difaham insya Allah ya yang lebih selamat yang dibawa itu panen dulu dimasukkan dalam keranjang ya sudah antum di keranjang imma bijian imma kiluan imma keranjangan Tidak ada masalah bukan keranjingan keranjangan Hah? menggunakan keranjang itu yang lebih selamat baraklah itu dai pertanyaan berikutnya lah oh, sebelah kanan saya santri ya sudah menurut ke belakang jenengan baju biru anda memiliki Satu keranjang mangga Matang Mangga ini sudah matang Satu keranjang Kalau mau ditimbang itu mungkin sampai uh, Setengah kintal, 50 kilo Antum pakai Mangga yang matang ini Untuk membeli mangga yang masih di pohon Hukumnya apa? Nggak pakai uang barter barter barter Anda ini apa namanya sudah terima kan mangga gitu loh. sudah bosan mangganya tuh banyak keranjang 50 kilo saya mau pakai mau dibiarkan nanti busuk mau simpen ya apa mau dikasih bagi-bagi ya perlu duit nah gitu ya supaya aman dipakai untuk membeli yang di atas pohon yang di pohon itu matang tapi belum matang sekali bisa bisa dijual. Apa ke manfaatannya? Sudah dapat nanti kan antum simpan Mesti bertahan sekian hari. Gitu. Intinya barter. Antum memiliki satu keranjang mangga matang dibawa dipakai untuk membayar mangga yang di pohon. Hukumnya apa? Hah? Apa rinciannya? Bila sama kenapa? Bila sama, enggak ada jeda waktu, maka boleh. Kalau ada selisih, riba faudil. Kalau kemudian uh, ada jeda waktu, riba nasiah. Gitu. Ngeten? Mangga termasuk yang kena riba tak? masuk. Oh dari dari apus. Es gimana lagi? Nase. Yang seperti ini. Eh, disebutkan oleh para ulama itu tidak boleh Ini yang mereka sebutkan dengan istilah Muzabana Muzabana itu eh, Dulu pada kurma Pada anggur Mereka juga mengkiaskan pada yang lain-lainnya Namanya Muzabana itu ialah Membeli yang masih di pohon Dibayar dengan yang Sudah di bawah Takaran yang sudah di bawah ya. Yajus dikarenakan nanti Kalau terkadang kurma jelas ribanya Sama-sama barang ribawi nanti akan muncul selisih timbangan hukumnya haram. Disebutkan dalam lafaz hadis juga anggur. Sementara anggur bukan termasuk asnaf ribawiyah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bis sawab oh Ayib. Masalah yang berikutnya lagi. Dunia perladangan ya kan persawahan. Tadi kan kelihatan pohonnya kelihatan apa namanya buahnya. Sekarang yang kita bahas, yang ada di bawah Di sana ada beberapa sayur-mayur Bahkan mungkin buah Itu di bawah tanah Ya, seperti Buah-buahan dulu, seperti hmm? Bungkoang Di bawah kan bungkoang Bungkoang Apalagi Kalau sayur-mayur banyak, wortel Singkong, ubi jalar, kentang, tak ada kentang ya, ha? kentang. Kalau terkait dengan bawang-bawangan, bawang merah itu kan di bawah ya, lagi? bawang putih, bawang putih bawah nggak? Aluhim yang di bawah tanah. Barakalafikum. Kalau uh, buah atau sayur tadi itu sudah dipanen, langsung dijual kiluan, labas tetap kareng gambrang, wow deh bijian, kiluan, terserantum gantangan, keranjang, silakan yang di bahasa sekarang apakah diperbolehkan memperjualbelikan itu semua dalam kondisi belum dipanen masih di dalam apakah diperbolehkan ada para kelajumat yang tanam padi dia punya sawah padi 1 hektare Insyaallah ya, dibikin sekian kotak, sekian petak Sudah menguning, sudah menguning Tandanya apa ini? Sudah ada isinya, menguning Nah, sebagian pihak, sebagian tempat Barakulahulahikum Tidak punya kemampuan untuk panen Dia harus sewa alat ini, sewa alat itu Ribet dan segala macamnya Tidak bisa dia nah, Apalagi sawahnya jauh di atas Ah, buket itu yang bersaf-saf itu naik ke atas itu. Ini gimana bawa alat ya kan enggak bisa. Dia mau panen manual repotan. Enggak punya dana juga. Dia jual dalam kondisi belum dipanen. Sudah menguning. Sudah menguning. Hukumnya apa? Antum yang berisi coklat. Boleh secara mutlak hati-hati loh enggak ada barangnya loh enggak ketok barangnya loh artinya eh, yang diper, diperjual itu masih Majuhul dibawah tanah kan masih Majuhul kamu tidak tahu padahal persyaratannya harus maklum, mewujud maklum ini penting dijawab ini, ini para petani-petani menunggu jawabannya ini petani bawang nih petani padi ya petani wortel segala macamnya itu kalau pembahasan panen dulu setelah dipanen dijual enggak ada masalah ini enggak mau ribet nah saya punya sekian harga sekian boleh apa enggak satu bisa diprediksi berarti menantangkan tim ahli terus Maka tidak boleh Ya tadi poin tadi itu satu sama saja nah, Bisa diprediksi Harus ada tim ahli yang bisa memperkirakan Berapa jumlahnya Kalau tidak ada tim ini maka tidak boleh Karena dia menjuhul Ini aja sudah Wish. Hah? Nilai anda 50 Belum 100 Ada yang mau menambahkan Bajunya merah? Jangan lupa ya Pak dengan. Merah saja dengan Pak Mujud, berarti berpati, belum wujud, berarti Ke menang, nang, tak kelihatan. Berarti nak boleh, nak boleh. Ini mengatakan boleh dengan syarat. Wah, ada kilaq kalau kita. Ya, Masya Allah, Ikhtilafu Hat, dipanen langsung. Dipanen dulu. Naya itu jelas ya, ni mana dulu. Itu tak dibahas. Panen sudah, apalagi di Udah diselip gitu, udah jadi gapa, jadi beras gena ya. Ini enggak mau ribet dan sulit Demikian kondisinya nah, Dan ada ikhtilaf di kalangan para laib Dia mengatakan tidak boleh, dikarenakan masih majhul. Tidak jelas di bawah tanah Kamu enggak tahu apa yang dalamnya itu Pendapat ulama yang membolehkan Dan yang direjakan sebagai ulama mut'akhin Dan sebagai ulama sekarang ini Dengan persyaratan tadi itu yang pertama ada ahli Hebrew yang bisa memprediksi ini matang ini bagus dan kalau ukuran sekian sekian sekian ketemunya sekian kilo sekian kintal itu ada, ada ahlinya yang kedua sama kayak tadi harus dipanen saat itu juga otomatis yang beli yang punya peralatan dia pemborong kok harus. terkait dengan harga Labas, namanya harga ada yang harga sekian, ada yang di bawahnya Yang penting jangan sampai menipu petani Kalau dia tahu harganya sekian, uh, ngapusi petaninya uh, Itu namanya Gish man gresyana faleisa minna Tidak barokah jual belinya Diperbolehkan Dengan dua syarat ini Dipahami ya Kalau dia enggak langsung panen, dibiarkan khawatir ada meisir spekulasi Mungkin kena hama dan segala macamnya dia rugi Barakulahikum Baik-baik Dipahami insyaallah ya Dipahami barakallahu fikum Masya Allah <tuh> <tuh> Yang termasuk yang mahar dan masyur di kalangan masyarakat kita terkait dengan model jual beli Wisata. Kan? Misalkan di selekta sana, di daerah batu sana Ada wisata apel di teman-teman mungkin juga ada semisal masuk ke wisata itu bayar Rp50.000 makan bebas yang penting jangan dibawa pulang hukumnya apa? Hah. real apa enggak real ini? nyata kan? nyata jadi antum bebas itu pohon apelnya banyak matang-matang pohonnya -matang, berkelantungan Masya Allah itu sudah bebas makan di situ saat puas puasmu, tapi jangan dibungkus, jangan dibawa pulang. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Fitosil, hat. Apa fosilnya itu? artinya di definisi ada seseorang yang jagoan makan apel gitu ya. dia dalam durasi waktu dari pagi sampai bisa menghabiskan mungkin 10 kilo apel. Bisa rugi nih yang yang, yang jual Enggak enggak ada ya segitu ya, mendem ya iki. Lah ya makannya terus piye? Ini nyata apa enggak nyata ini? Nyata kan? Di teman-teman juga begitu Cukupnya apa kalau begitu? Hmm? Boleh? Kenapa kok boleh? Sama-sama rito Nah itu, kalau dibahas yang sebelumnya Pembahasan tarawih itu Ada ketentuannya kemarin, apa itu? Sesuai dengan syariat Sama-sama rito Dengan ketentuan, sesuai dengan syariat Orang transaksi riba sama-sama rito Tapi gak boleh, kenapa? Gak sesuai dengan syariat Jeputun Orang jual beli miras lho rihudho Sesuai dengan bimbingan syariat Itu tidak cukup Semata-mata ini kurang cukup Hukumnya apa ya Pak? Ya apa sih? Saya mau tanya sama Antum, orang yang datang ke tempat tersebut Wisata apel, semata-mata untuk makan apel ataukah Dan berwisata di situ Hah? Apa bentuk wisatanya? Menikmati panorama Uh, duduk santai dengan keluarga di bawah, percengkrama, menikmati uh, dinginnya kota Batu, uh, sambil makan apel. ngerti nggak itu dihargai nggak kalau sama uh, wisatawan uh, yang, yang punya wisata itu, ada harganya nggak? Ada, ke? berapa harganya biasanya? untuk masuk ke sebuah tempat wisata, dia berapa bayar masuknya itu? lima huh? ribu? Rp40.000 berarti yang Rp40.000 itu makan apel mungkin enggak Antum bisa makan apel harga Rp40.000 apel sekilo harganya berapa? Hmm? apel yang Zen itu, yang Fuji itu apa itu sekilo harganya berapa? Rp40.000 sekarang lu rotok wak, bisa itu Di sana bukan apel itu, apel-apel batu itu loh apel mana lagi, apel mana lagi berapa? Rp16.000 berarti paling enggak Antum makan 3 kilo Dua gilir setengah lah, mandem. Maknanya di sini harus ditanyakan kepada mereka. Kalau kesana semata-mata untuk jual beli apel, maka termasuk meisir. Orang yang masuk padanya mungkin untung, mungkin rugi. Bagi mereka yang senang apel, mungkin aja kan waktunya cukup panjang. Bukan dikasih dikasih separuh setengah jam harus keluar. Tidak, cukup panjang waktunya kan. Dari mulai pagi sampai sampai sore. Selama anda di situ silakan makan dan dia bisa. Nanti sama keluarganya makan belum-belum-belum, abis lima gitu jalan-jalan Balik orang awam ya, ha? bukan salafi ya, selfie ha? Dah duduk lagi, minum-minum, makan apa lagi ha? Bisa mungkin satu orang sampai dua kilo setengah Tapi jarang Umumnya mereka makan tak banyak Yang seperti ini khawatirkan ada unsur al-maisir padanya Ahsan jangan niat masuknya bukan untuk jual beli apel, tapi untuk wisata. Selama tempatnya bagus. Terus terang saya belum pernah masuk ke sana ya. Barakallah. <tuh> Insya Allah. Yogi, ya, ada lagi yang perlu disampaikan terkait dengan masalah perladangan dan persawahan? enggak masalah itu kan kemampuan dia saja dan secara pengalaman antum misalkan panen e, padi gitu ya satu hektar antum dari mulai sebelah sana manen sampai separuh sehari separuh keduanya baru selesai itu enggak ada pengalaman dalam sehari udah tukul kembali padinya enggak bisa paham itu dibahas oleh, oleh, oleh para fukuha jadi kalau dipanen dari sebelah sana manen Waktunya kan lama itu butuh waktu sampai selesai tukul lagi. Itu ya ada pembahasannya itu. Yang dibahas sudah itu bukan hanya kamu yang tukul kembali itu punyanya sang penjual. Dan tindakan antum bukan ada masalah dengan tindakan antum bukan bersengaja memperlama, tapi antum memang butuh waktu untuk panen. ada masalah. Tapi yang tukul kembali itu bukan punya antum, punya sang penjual. Yang tubuh kembali di sebelah sana itu punya sang penjual. Allahu akbar. Yes, sudah <kuh> masih banyak lagi yang mau dibahas ini. Kita sekarang masuk ke dalam dunia apa lagi? Hmm? Dunia masa kini apa dunia? Taib, yang mungkin perlu dibahas, uh, yang banyak dipertanyakan oleh para ikhwan. <kuh> Apa hukumnya jual beli sampling? Ini biasa dilakukan oleh para ikhwan pada dunia maya. Agitu nah, ya. Jadi barangnya diposting entah itu apa diposting gitu, di apa galeri yang punya dia itu. Ding ding ding ding ding, ding, ding, ding, ding. Gitu ya. Karena bukan dia bukan bukan offline tapi dia online. Ada yang ada Nazi Bas, yang ini judul bahas. Apa hukumnya jual beli dengan model sampling seperti itu? Ketengah tengah sedikit. Antum yang pegang pulpen. Ada gambaran? Antum membuka, antum ini orang ini. antum membuka apa namanya? buka lapak di internet, dunia maya. Namanya toko, toko online namanya. Ya. Pada umumnya, mesti memajang barang yang dijual, gambar-gambarnya itu Apa hukumnya jual beli seperti itu? Hah? Apa syaratnya? Barangnya bukan miliknya sendiri, tapi dia menjualkan saja kalau itu beli sendiri enggak boleh. Loh, ya apa sih? Ya jelas itu barangnya dia sendiri. Terus Yang dibahas sekarang barangnya enggak ada. Itu baru gambar barangnya. Contoh barangnya, sampel barangnya. Apakah termasuk bai'ul gharar dikarenakan majhul? Barangnya belum wujud. Atau kan diperbolehkan karena ada gambarnya Atau bagaimana Malu-malu hmm, ini ya bang Agak ke tepi sedikit Tentung Yang berjubah, berjubah coklat berjoklat Hukumnya apa Hah? Boleh dengan syarat Apa syaratnya Barang yang dijual harus sama persis seperti yang digambar, terus, begitu, gitu ya, itu e, saat perbolehannya masya Allah. Nah, kalau terkait dengan sisi ininya jawaban seperti itu. Asal tuh, disebutkan oleh para fokwa dengan di dalam pembahasan baik baik an-namudaj. Itu diperbolehkan dengan persyaratan tadi itu. Persyaratannya barang yang antum pasang digambar itu eh gambar-gambar barang tersebut ketika dipesan oleh sang pembeli yang ini sesuai dengan spesifiknya sifat-sifat barang tersebut ketika tidak sesuai maka sang pembeli punya hak ul-khiyar batalkan uang kembali atau dia rito lanjut dipahami ya ada lagi yang kedua yang kedua adalah barang tersebut bukan termasuk Barang-barang yang terkena hukum riba dan harus diserah terimakan di tempat. Para penjual emas, para penjual perak, para penjual mata uang ketika dibeli dengan alat bayar uang, tidak bisa dia jual beli emas via sampling seperti itu. Kenapa? Harus takobut diserah terimakan di tempat walaikum langsung datang ke toko emasnya yang ini yang ini berapa ini wangnya ambil walaikum Hai lebih luas sekarang ini apa hukumnya jual beli online hmm. tolong antum rinci dan jabarkan serinci mungkin yang antum tahu <tuh> terkait dunia online ini tadi Iki apa kau menang toh air krek? Siapa yang harus jawab ini? Naa, enggak ada dorpresnya atau apa? Ada. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Apa hukumnya jual beli online? Antum yang gergelak ya? Allal. Antum. Dia noleh. Ayuh. Apa hukumnya? Hah? Boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak. Jawabannya salah. Hmm. Jawabannya adalah salah. Antum. Iya. Boleh dengan perincian apa perinciannya Barang yang dijual tidak menyalahi syariat bukan barang haram. Terus? Kita tanya kurang. barang yang diperjualbelikan bukan barang-barang ribawi yang harus diserah terimakan di tempat itu penting ada kata-kata ini terus ketentuan berikutnya barang yang dijual miliknya dia dari pemilik barang atau dia sebagai wakil dari pemilik barang entah dia maklarnya atau dia wakil resminya atau cabang fara resmi daripadanya. Ayo terus. Insyaallah ini banyak banget persaratannya ya. Terus? Nice. Nih jelas itu salah sama ridha, makanya dia masuk. Ayo. Huh? Jadi tidak terlibat dengan pihak-pihak yang bergerak dalam bidangnya haram, gitu ya. Karena ada unsur tahun, alisiman oduan, lah bas, terus, toh i, urusan ini. Terus sekali lagi barang yang dibeli itu di, e, diyakini dipastikan tidak dipakai untuk berkarya makzil kepada Allah Azza Wajal. So, akhirnya menjadi beberapa poin-poin tadi tuh ya, buat. Ah, kamu nggak menjelaskan sistem akadnya bagaimana? Kan online. Nah, ini perlu dijelaskan tambahannya. Sistem akadnya untuk yang jual beli online antum bisa menggunakan beberapa sistem yang pertama disebut dengan bayi ussalam, sistem salam sistem salam ialah barakallahu fikum. sang pembeli menyerahkan uang di muka harga kan sepakati sekian, uangnya itu di muka ada yang mengatakan boleh utuh atau boleh Uh, setengahnya timbangan-timbangan yang rajin insyaallah harus utuh uangnya harus utuh uang di muka untuk sebuah barang tertentu sebuah nama barangnya dengan sifat-sifatnya tertentu disebutkan spesifikasinya semuanya rinci yang begini, gini, gini, gini dengan rinci, jumlah tertentu timbangan takaran tertentu dan diseraka pada waktu tertentu itu namanya bayi us-salam ya juz Jadi transfer uang Tadi kan pas panjang barang tuh Nih nih nih nih oke transfer uang Uang transfer Barang dikirim itu. Nah ini apabila sang pembeli betul-betul sudah Apa namanya sangat percaya dengan sang penjual Kata dia ngirim uang duluan set barakallahu fikum sistem yang kedua adalah barakallahu fikum yang mungkin ya yang, yang lebih tauril ya sistem yang kedua disebut dengan baiul urban atau al urbun al urbun ialah barakallahu fikum <coughs> memberikan uang DP tanda jadi untuk sebuah barang tertentu dengan rincian tadi di atas, DP. Ketika barang ada sesuai dengan yang diminta oleh sang pembeli, maka sang pembeli tinggal menambahkan jumlah sisanya. Dipahami ya? Tapi ketika sang pembeli membatalkan akad jual beli ini, maka DP hukum asal milik sang penjual. DP hukum asal milik sang penjual, kecuali bila ada kesepakatan sebelumnya antara mereka kembali pada pembeli dipersilahkan menggunakan sistem DP. Paham ya? Barakalawikum. Namanya bayul urban. Ada khilaf di kalangan ulama. Hadis yang menjelaskan larangan bayul urban wajib. Sehingga pendapat yang dirujukkan sebagai ulama kita diperbolehkan. <tuh> Barakalawikum. Sistem yang ketiga ada barang ada uang. Namanya apa ini? Hmm? Nah, yang ini barang dikirim, setek nyampe baru kamu transferkan uangnya atau kirim uh, kirim uangnya kepada dia. Namanya apa ini? Hah? Namanya apa ini? al gitu ya. Uh, saya nyari bahasa Arab itu susah ya, kan. al ada barang ada uang. Apa namanya? Waduh bahasa Inggris ora ngerti aku. Apa tadi? Cash eh cash on delivery. Oh, ya padha wae, ada uang ada barang. Anto <tuh> isei-seoi. Eh, barang diantar, uang dikirim ngono itu. Diinggriskan cash on delivery. Wah, <tuh>, tapi keropo iki, Ini kalau bahasa rapi akeh, Jon. Alushe begitu. Ini tentu kepercayaan yang sangat tinggi dari pihak penjual kepada sang pembeli. Antum pilih yang paling aman. Barang lagi. Jika Insya Allah ya, ketika terpenuhi semua tadi itu labas pada barangnya, pada orangnya, pada akadnya. Dimasukkan di sini pembahasan yang berikutnya lagi terkait dengan masalah pengirimannya. Di sini dibahas oleh mereka istilah yang lebih umum ialah dropship. Taib, cara yang syari, cara yang syari, ketika antum ini online, antum ada link-link kepada produsen atau toko-toko yang ada yang lain yang lebih besar. Cara yang syari adalah, kamu sebagai sang penjual, ketika menerima order dari konsumen antum. Antum mengadakan barang. Entar ready sudah dari tempat atau e, antum kulaan kepada tempat-tempat yang lain tadi itu. Yang syar'i ialah harus kamu qobul dulu. Barang kirim ke antum. Atau maklarnya antum, atau wakilnya antum, atau cabangnya antum. Dari situ dikirim menuju ke konsumen. Dipahami? Paham insyaallah ya? Ini yang syar'i. Al-Mabiy, kot-kubit, barang yang diperjualbelikan oleh antum sudah kamu kuasai. Baru kamu kirim kepada pihak konsumen. Tapi, bagaimana hukumnya? Apabila antum ini menerima order dari apa namanya konsumen, antum belikan di atas langsung dari pihak toko-toko besar mengirim langsung dari sana menuju ke konsumennya antum. Apa hukumnya? Kok diam? Apa hukumnya? Hah? Boleh. Kenapa tidak boleh? Masuk dalam pembahasan Baik malam yuqbad. Anda selaku penjual menjual sesuatu yang belum kamu kuasai. Barangnya masih di sana, masih di di di produsen. Kita ukur besarnya itu. Ternyata langsung kamu minta dia kirim ke sana Ini hukumnya haram Sama dengan model-model yang dibahas kemarin dalam bangun-bang -bang syariah Terkait dengan istimewa bahaya mereka Terapkan itu Barang masih di disurum Penjual suruh ngambil sana Atau suruh, -suruh, ng suruh ngirim ke pihak konsumen Sama saja Belum kamu kuasai Baik malam yukbab Peace. Ada yang boleh Ada yang tidak diperboleh Kaharakulafiqu. Ditolak dengan masalah pengirimannya. Ya Khanafitinaazzaakumullah. Baik. <tuh> yes. Sudah ini. Sekarang pertanyaan yang sering muncul tu dibalik sama mereka. Anda sebagai konsumen beli sesuatu di toko-toko online, buka lapak, lapak yang online itu. Kamu macam-macam sistemnya ya Kadang dari pusat kirim ke antum. Kadang dari dia kirim ke antum, kadang antum transfer uang kepada dia, kadang transfer uang kepada pusatnya sana. Kita berputar gitu ya. Hukumnya apa ini? Kalau pertanyaan dari dari bawah seperti ini, antum harus perjelas terlebih dahulu apa status toko online tadi itu terkait dengan pusatnya, terkait dengan link-linknya yang di atas itu. Difahami? Kalau toko-toko online yang, yang yang yang ada ini pemain independent, sebagai seorang penjual barang, tapi dia punya relasi di atas, tempat-tempat kulaan. Maka dia, Barakulah Fikum, ketika transaksi, dia dengan Antum. Ketika dia kirim barang, dia langsung ke Antum. Kalau dia ngirim dari pusat menuju ke Antum langsung, itu namanya baik malam yukbab, dropship yang diharamkan dalam Islam. Ayam tum itu kalau dia pemain ee, seorang penjual. Tetapi kalau toko-toko tadi itu sebagai apa namanya jual jasa maklarnya toko-toko yang di atas atau sebagai wakil resmi toko-toko di atas atau sebagai farak cabang resmi toko-toko di atas maka dia adalah Yakumu makomal malik sebagai pihak yang menduduki posisinya pemilik harta maka bebas bagi dia dan antum bertransaksi bisa antum lewat dia atau langsung pusat dia pun juga bisa kirim barang dia langsung ke antum atau yang pusat kirim ke antum dikarenakan semua sama-sama pemilik barang yang ini pemiliknya yang ini yakumu maqamal malik yang dibahas kemarin Bapak itu? paham tak ini? terkadang yang namanya toko online itu semuanya diambil sama mereka namanya orang jualan bisnis Penjual ya iya, sebagai wakil ya iya, sebagai makler ya iya, cabang ya iya Ia betul Maka di sini antum harus rinci Pada barang tertentu, item tertentu yang antum pesan dari dia, tanya Ini barang milik kamu ataukah kamu sebagai cabang, eh, eh, apa, relasi kamu yang di atas Tanya langsung, ini barang saya sendiri Daib. kirim Kirimlah dari anda langsung kalau barang milik dia sendiri, taib dia sebagai seorang penjual di sini, maka antara kamu dengan dia saja. Ketika dia minta dari relasi yang di atas kirim langsung kepada antum, itu namanya tranship yang diharamkan dalam Islam, baik malam, yukbal, jual beli yang belum dia kuasai. Kalau barang yang ini, ini saya uh, maklarnya dia, saya wakilnya dia, saya cabangnya dia, bebas anda bertransaksi dengan dia terkait dengan pengiriman dan segala macam. Tifa ya? harus diperjelas, statusnya harus diperjelas. Guys, <tuh> nah, sama sih paham. Jadi ada yang diperbolehkan, ada yang gak diperbolehkan. Yang, yang diperbolehkan dimasukkan dalam kategori baik malam ma yuk bau. Harek alaikum. Apalagi kalau barangnya gak belum kamu miliki, langsung dari sana kirim. Atau membuat akad namanya baik Malaysia milik jual belian dia belum memilikinya itu yang enggak boleh faham ini enggak dia faham insyaallah ya terkait dengan toko online dirinci penjual ataukah maklar ataukah wakil ataukah cabang hukumnya beda beda barakallahu fiqur. Tapi masih kembali pada pembahasan jasa pengiriman tadi kan terkait dengan strukturnya itu rute-rutenya tadi itu sekarang menggunakan jasa pihak lain kirim pihak via pos apa hukumnya? apa-apa ya? apa-apa ya? Rapopo. Uh, pos apa sekarang yang lagi masuk? pos J, JNT CNE TIKI apa mana ya? apa itu? Yang ada masalah kan itu sebagai jasa saja Antum bayar uang kirim yang ditetapkan sama dia, kirim yang jelas yang tadi itu jelas prosedurnya ya jangan sampai uh, diharamkan terkait dengan pihak ketiga yang diminta sebagai, sebagai uh, jasa pengiriman ekspedisinya, terserah itu zaman dahulu sampai sekarang ini. di zaman sekarang ini para kelafikum ada jasa yang lain yang biasa menggunakan kata-kata go sekarang ini seserbaik Ya. Ada tak yang seperti ini yang yang yang, yang eh, buka seperti ini jasa pengiriman pakainya gua ini? Hah? Ya macam-macam tergantung antum pesan barang apa. Kalau antum eh, transaksinya makanan gu food. Begitu nah, ya. Kalau antum pesennya eh, barang-barang eh, medis Go gu apa? Ini? Ha? Atau barang-barang yang dibeli di mall-mall segala macam Go ha? <laughs> Shop, gu? shopping Go, shop, go shopping al sesuai dengan barang yang diminta Sekarang apa hukumnya Antum menggunakan jasa go tadi itu Ini kan sekarang pihak ketiga Ini semua gara-gara online Coba untuk offline gitu manual, enggak ada pembahasan seperti ini ya. Hukumnya apa ini? Boleh secara mutlak Loh ada rincian juga? Apa rinciannya? Gimana gimana? Ya, jelas yang kita bahas bukan barang-barang haram ya Kalau barang haram apapun SP tidak akan boleh, tapi ya pos juga tidak boleh Nah, Hatta langsung juga gak boleh barang haram Yang kita bahas barang halal Nah ini gak tau Kalau menggunakan GoFood itu pakai nah, Namanya jasa apa ini Itu semacam Kayak jasa kan Kurir Nah apa hukumnya untuk menggunakan jasa GoFood ini Secara mutlak Duh. Saya cuma tanya Ya apa Ayuhan yang sebelah kiri belum ber, ikut andil ini Ya Allah Apa hukumnya ya Pak? Untuk mengetahuinya harus tahu dulu bagaimana yang namanya sistem GoFood Kan gitu? Boleh? Bah boleh? Gimana cara cara mengetahuinya? Ya harus tahu dulu bagaimana kinerja GoFood <tuh> Kan gitu GoFood itu dalam pandangan antum Itu... Uh, pihak ketiga selaku penjual ataukah pihak ketiga selaku jasa kalau wakil gak mungkin, kalau cabang resmi dari sana gak mungkin yang dibahas, dia termasuk maklarnya, simsar jasanya ataukah pembelinya, bapak penjualnya nah, ini kan dari dua arah, antus sebagai konsumen sayip pakai beli sesuatu di tokonya fulan. Anta pakai jasa orang tiga Kufut, tolong belikan gini-gini gini-gini-gini. Oke, dia sudah. Datang dia, ambil barang, kamu bayar. Nah, gitu ya? Kayak nah, gitu. Atau dari pihak toko tadi ke konsumen. Dia bagi kufut. Tolong ini antar barang saya ke fulan. Jadi gimana? Pembeli atau jasa? Hah? lebih banyak pada jasa. Nah, gitu ya? Dia sebagai jasa kurir, jasa ekspedisi. Mutar-mutar dari bawah ke atas, atas ke bawah. Apa hukumnya menggunakan jasa kufudin? Nyafa'i ikhwan. Iyi. Saya mau tanya sama antum. Ketika Antum minta menggunakan jasa GoFood ini untuk beli sesuatu Entah di warung, restoran, di toko dan segala macamnya Apakah GoFood ini punya keterkaitan dengan toko-toko ini? Jawaban, bantu saya biar cepat ini sudah mau duhur ya Hah? Mungkin enggak GoFood itu membelanjakan yang Antum inginkan dalam kata toko itu belum ada logo GoFoodnya Mungkin enggak? Hah? Loh, mungkin, gak mungkinnya apa sih, yang real dimana, yang real nah mungkin Dia hanya melayani konsumen beli sesuatu di toko-toko atau yang lain yang ada logo GoFood Gak begitu ya, anggaplah logo, walaupun yang mungkin ada kerjasama dengan pihak GoFood Kalau yang belum ada itunya gak bisa dilayani Begitu, yakin? Saya saya belum pernah menggunakan jasa ini ya Pak, jadi eh, belum tahu Hah? Hah? Itu lain lagi. Yang yang beras, tokonya itu harus ada gofood atau bebas? Ada bebas? Yang ini bilang bebas. Itu penang enggak? Bebas tokonya. Taunya bebas, ta -tau, ta -tau, ada sana, tahu tahu ada GoFood ya sana lu enggak tahu. Hai, Insya Allah anggaplah ada harus ada gufutnya. Apa perjanjian antara dia dengan toko tadi itu? Semata-mata langganan, relasi, atau ada fee komisi barangkali? Ah, komisi dari mana? Gufut ngasih komisi ke tokonya atau toko ngasih komisi ke ke uh, ojeknya ini? Dikarenakan dia jadi sebagai langganan dapat fee. Tapi, warahmatullahi wabarakatuh, Zen, eh, yang perlu dipahami dibahas kemarin pada membahasa masalah maklar, dia bisa bekerja sebagai sosok maklar. Itu benapa siapa ya Pak? Jumlah ulama. Ketentuannya apa? Ketentuannya dia harus jelas maklarnya siapa? Maklarnya penjual atau? Pembeli. Tidak boleh dia asal-asal ada -asal, yang transaksi ujung-ujung, hei aku maklar, sini V-nya, sini fee nya Bukan namanya, namanya pemalak eh, kan. Artinya ketika dia hanya e, interaksi, transaksi dengan toko-toko dan segala macam yang ada logo GoFoodnya, labas. Dia mendapatkan fee, labas, dikarenakan maklar dari pihak tersebut, sama dengan de, e, jasanya sang toko tadi. Apalagi ada perjanjian di antara mereka lebih. Saya mau tanya lagi Ketika itu menggunakan jasa gofood Uang tunai ataukah uang Apa namanya sekarang Uang elektronik hmm. Bisa dua-duanya Tunai bisa, elektronik juga bisa Bahasa elektronik Itu lebih umum kalau seandainya Antum bayar tunai Ada promosi barangkali Promo-promo uh, Diskon-diskon uh, Potongan-potongan dari pihak Gufo Itu pada Antum selaku pelanggan eh? Ada itu sering atau sesekali eh? Sesekali Bukan yang, yang yang langsung tunai Yang langsung tunai ndak ada Dia bilang ada kok, sekali ada dia bilang Sesekali ada, tapi tidak sering Ketika Antum membayar kepada GoFood dengan uang elektronik Apa ketentuannya? Kalau ini tidak ada masalah, Ihan. dikarenakan Antum langsung Sama dengan Antum menjadikan dia sebagai maklernya Antum Dari yang sebelah sana menjadikan dia sebagai maklernya dia Namanya maklar dua sisi, maklar pembeli, maklar penjual Itu diperbolehkan itu dan jelas urusannya antum tinggal bayar harga yang harga barang yang dibeli sekian ongkos kirim sekian labas tunai labas enggak ada masalah urusan dia dengan sana menambahkan fee juga labas dia jasa dari via sebelah sana ongkir itu jasa dari penyantung antum, base sekarang ketika dia menggunakan pembayaran via elektronik apa ketentuannya itu dipreteli apa ketentuannya? Hah? Yang rinci dong. Satu, antum harus jadi member dia. Itu pasti. Uang kereta api itu umum, e, bisa terkait dengan tol, ada etol, ada yang menggunakan ini kayak GoPay, GoPay, bukan GoPay, GoPay gitu ya ada OVO itu macam-macam enggak semata-mata kupai tapi semua tadi menggunakan yang namanya uang elektronik satu antum harus jadi member saya mau tanya apa ketentuan jadi member di sini apakah harus uh, bayar administrasi ada administrasinya ini bilang ada ini enggak ada ya masih Kalau Eptol kan paling beli kartunya itu aja, kartu di harga ya, rp namanya isinya Rp40.000 bayar Rp50.000, pertama itu aja karena uang e, bayar kartunya. Selebihnya ketika Antum e, top up paling bayar Rp1.000, lah bas gak ada masalah, itu gak dibahas, penting. Yang ini, GoFood ini ternyata e, menggaet yang namanya link-link pembayaran elektronik yang masyur menggunakan GoPay Antum kalau menggunakan ini harus pakai member jadi member, apa ketenya jadi member sekarang ini otomatis masuk ataukah ada uang administrasi otomatis ada caranya itu, daftar berarti intinya E, satu jadi member. Ketentuannya antum harus punya aplikasi tadi, punya aplikasi dan masuk ke aplikasi tadi. Kita banyak gitu ya. enggak ada uang untuk dibayar? Ah, bukan e, uang uang di muka, uang itu nggak ada, otomatis. Sehingga menggunakan dunia aplikasi sekarang ini. E, Pakai data antum tersedot. Nah, sampaikan dong. Itu penting loh itu sekarang ini semua serba maya ya Ikhwan. tapi itu adalah duit kamu bikin data pakai uang enggak? lho kak diep lah iya pakai duit atau beli data kenapa pakai duit? bukan kepotong rupiah kamu yang di tangan tapi kepotong datanya kamu gimana? Bahar di, satu. <tuh> apa ketahuan yang kedua? setelah jadi member untuk bisa menggunakan jasa gupay anda harus deposit betul? Deposit ke dia. Maksimal berapa? Maksimal berapa? 10. Ada yang 10, ada yang 2, 5, 10. Penggunaan maksimal dalam sehari 2 juta. Mungkin begitu. Deposit. Itu e, harus e, setor uang atau nabung uang atau naruh uang atau deposit di situ. <tuh> Dengan jumlah yang mereka sebutkan. Tahir, apa fungsi deposit ini? Ini panjang dan banyak pertanyaan yang harus sampaikan kepada antum dan butuh jawaban. Apakah deposit antum itu? Barakallah hikum eh, apa namanya eh, apa namanya berkurang semata-mata penggunaan ataukah berkurang dengan potongan-potongan yang lain? jawabannya berkurang semata-mata penggunaan gitu ya semata-mata penggunaan apakah e, uang yang antum taruh itu bisa antum ambil kembali bisa diambil bisa diambil Merekening di dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dimaksud. Insya hmm. Allah Zen. Masya Allah. Tapi Bapak Rakyat Pertanyaan ketiga adalah, apakah dari pihak Gupai menggunakan depositnya atau? <tuh> Saya mau tanya dulu. Uang itu semata-mata disimpan sama dia Simpan sama dia, tidak diotak atik sama dia Ataukah dia putar Bahasanya diinvestasikan Harus tahu Harus tahu Harus tahu Nanti akan, akan menuju ke sebuah titik pembahasan Apa statusnya dia itu Jabul? Di kemana kan uang ini? Jawabannya belum tahu. <tuh> Hah? Apa? Yang keras yang keras. Diputar. Tahu dari mana? Jangan mengada-ngada. <tuh> Harus pakai bukti. Ada bukan boleh mengatakan diputar. Patutlah enggak enggak mutar. Tidak boleh terus satu sama mereka. Tidak boleh. Harus ada bukti yang valid masa kan dapat info langsung dari operatornya, info langsung dari uh, yang yang terjadi situ atau info langsung yang terlibat di situ. Mungkin atau ada buku panduan yang menerangkan di situ uang akan diputar. Dari mana antum tahu? Menduga-duga. Nah, boleh. <tid> Tidak boleh ya. <tid> Ini adalah kuncinya di sini. Tayib, ketika antum menggunakan jasa Gupe apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Diskon itu sesuatu yang Pasti diberikan Walaupun enggak disebutkan secara lafaz, Ataukah sesekali? Gope, gope, gope yang menggunakan eh, deposit Pokoknya langsung Setiap transaksi antum itu langsung dapat potongan Ataukah? Ya apa sih? Ya pakai GoPay, bukan yang go bukannya, bukannya manual. Ini manual sih sekali, yang, yang GoPay. Antum jadi membernya dia e, bayar deposit, begitu antum transaksi misalkan. A. Ketika yang manual harganya 10, antum dikasih berapa? 8. Bisnisnya murah. Setiap transaksi. Setiap transaksi. Yakin ya? Oh maksudnya ketika uh, setiap transaksi manual atau dengan GoPay gitu bahas, yang, yang dibahas sekarang kalau misalkan dia menggunakan yang manual tadi, aman, tidak ada masalah kan Yang pas sekarang dia menggunakan yang, yang tadi ini Dia menggunakan promo tadi, itu. saya menggunakan sistem GoPay Pertanyaan saya, apakah setiap transaksi pasti dapat diskon Lebih murah dibandingkan dengan yang manual tadi itu? Jelas Ini penting seperti yang disebutkan sebelumnya Barakalafikum. Sesuatu itu kan terkadang dilafalkan langsung dalam syarat dalam akad. Yang ikut gopay dapat potongan sekian ada di ketentuan awal perjanjian. Ini jelas. Yang kedua sesuatu yang sangat makaruf sangat masyhur, walaupun nggak dilafalkan. Tapi pasti, tahu dari mana? Pasti setiap kali transaksi pasti potong, pasti potong, pasti potong, pasti potong. Itu tandanya masyhur dapat potongan, walaupun tidak tersebut di dalam akad. Kaidahnya al ma'ruf urfan kal masyhuti syarpan. Yang ma'ruf secara uruf itu seperti sebuah persyaratan yang dipersyaratkan. Sama dengan terucap di awal. Di pastikan, yakin setiap transaksi dapat potongan? Baik. Yang berikutnya adalah kok bisa dia motong? Apa status dia di sini? Ini sekarang pembahasan masalah statusnya GoPay. Apa diphenyl status? Kalau dipilang jasa ndak? GoFood jasanya. GoPay itu kan masalah pendanaan masalah finansial. Jasa enggak. Gulfood yang jasa. Gulfood ini menggunakan e, apa namanya? Gopay untuk finansial mereka, transaksi keuangannya itu. Yang dibicarakan oleh pihak luar sana, ada sebagian mereka yang mengatakan bahwasanya Gopay itu semacam wadiah. Lembaga penitipan uang. lembaga penyimpan, ah, penyimpanan uang. tentulah ini, ini ini pembahasan sebagian mereka. ini wadiah ini, sama dengan antum itu beli sesuatu, antum ada sisa uang, titipkan sama dia. wadiah. kita mengatakan kalau yang namanya wadiah itu semata-mata disimpan uangnya tidak di otak atik, yang nyimpan uang. Kamu minta dikembalikan Wadiah itu tidak bisa diotak-atik Apalagi diinvestasikan Yang namanya wadiah orang yang mendapatkan titipan sebuah barang Tidak mungkin memberikan diskon kepada pihak yang menitipkan barang Dia terbebani Dia kan terbebani dengan izinkan semata-mata dia ihsan kepada orang yang netip barang tadi itu. Di sini, malah memberikan diskon kepada orang yang titip barang Nah, teman-teman maka bukan namanya wadiah Paham ya? Yang mengatakan wadiah, tidak paham dia membahas masalah wadiah Maka mungkin dikatakan sebagai wadiah Dari mana dia memberikan diskon? Itu kan potongan uang itu, dari mana dia dapat uang? Kuncinya pada tadi itu, dikemanakan uang tadi itu. Yang kita pandang fikum, dari, eh, para kalofikum Dari para sadidah yang membicarakan seperti ini Gope ini sesungguhnya lebih dekat kepada pembahasan korot Pinjam-meminjam Seperti kita meminjamkan uang kepada dia Dia memberikan lebih kepada kita Kan dia bukan peminjam Kan dia bukan peminjam yang dipinjami. Taib, kalau antum jelas, antum meminjamkan uang kepada dia antum yang ngomong, hmm. huh? harus lebih ada kemanfaatan. Rubah, yang dipinjami hukum asalnya harus mengembalikan sesuai dengan apa ya? Pak? Yang dipinjam, yang dia pinjam diperbolehkan bagi dia melebihkan selama dengan keriloan dia, bukan dimasukkan di awal akad dibahas kemarin, ada dua hal ada yang langsung terlafalkan di awal akad ada yang ma'ruf dan masyhur di tengah-tengah masyarakat ini hukumnya sama jadi saya katakan kepada Antum, itu pasti apa tidak setiap kata dikasih diskon? pasti walaupun tidak di awal akad dia menyebutkan seperti itu tapi dia pasti akan memberikan lebih kepada Antum diskon sekian persen setiap kali kamu mengadakan sebuah akad itu sama dengan sebuah persyaratan yang berlaku itu namanya karob jaronafan pinjam-meminjam yang mengandung usur kemanfaatan dan itu hukumnya riba namanya riba karob semuanya akan terbongkar ketika Antum tanya langsung pada mereka di dikemanakan uang deposit ini saya mau tanya sama Antum, GOPE itu uh, sebuah lembaga yang berbasis ihsan berbuat baik kepada sesama ataukah sebuah lembaga yang basisnya komersial? Jawab. Men. Yakin. Yakin komersial. Apakah mungkin seseorang sebuah lembaga komersial menyimpan uang nasabah sekian banyak didiamkan sama dia dan dia mampu memberikan diskon kepada mereka? Dari mana uangnya? Saya Bapak diam, sangat besar kecurigaannya itu uang dikelola sama dia, diinvestasikan. Inilah yang membuat semuanya menjadi haram. Kamu katakan wadiah haram, dia menggunakan harta orang untuk perkara yang batin untuk kepentingan dia pribadi, memakan harta orang dengan cara yang bakti. Uh, kalau ini adalah marhaban <tuh> wafikum, korup jelas, karbon, jerona, faan, dikhadangkan setiap transaksi pasti dikasih diskon walaupun enggak disebutkan di awal akad. Intinya adalah jangan menggunakan GoPay. Kalau yang namanya GoFood antum gunakan yang tanpa GoPay. Paham enggak? Antum gunakan yang manual saja sebagai kurirnya antum dan dikasih ongkos kirim. Bis? Ufu sebisa dengan ini. Ketika ada sebagai ikhwah kita, santri saya dari dari Kalimantan, tak suruh tanya langsung ke Ufu, operatornya. Dari mana kamu dapat keuntungan? bagaimana kalau rugi jawabannya mohon maaf e, pertanyaan anda e, belum bisa dijawab dan ini masih rahasia mohon maaf atas ketidaknyamanannya Hai curiga intinya adalah jangan menggunakan itu semuanya minimalnya adalah syubhad barakallah hikm wallahu'alam biswab ala fumikum karena nyambung jadi ya sampai ada sementara cukup diteruskan kembali pada duhur insyaallah pembahasan-pembahasan yang lain نكتفي لهنا الحمد لله رب العالمين فضل <تصفيق> Bismillah, kembali kami ucapkan jazuk khairan heran atas faidah-faidah yang telah beliau al-satunya Muhammad Tafibuddin taala mengenai hukum-hukum jual beli. Kemudian insyaAllah kajian dilanjutkan sesi kelima selepas badan duhur hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami juga beritahukan bahwa kami dari Panitia telah menyediakan hidangan makan siang kepada para peserta daurah yang bisa diambil di lantai bawah setelah ini. Mungkin sedikit ini yang dapat kami sampaikan, kurang belihnya mohon maaf. Wallahutaalaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.